どうしたらいいのどに大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人に大人 pengguna jasa itu sendiri terima kasih oke、okay. selamat pagi pak Robert pagi、okay. ya silahkan pak komentar saya adalah bahwa pemerintah itu selalu menekan pengusaha artinya kalau pengusaha untung kelihatannya itu pemerintah nggak seneng gitulah dan juga kalau kita lihat masalah tiket coba kita lihat tiket Garuda sekarang kalau ke Surabaya harganya normal nggak kan nggak Jadi artinya kalau masalah p e n a r a h a n ini adalah salah satu event untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pemerintah ini harusnya mendukung supaya pengusaha itu semakin kaya dan bisa membayar pajak lebih. Terima kasih. Oke, p a Pak g a b e a n Selamat pagi. s i l a k a n Ya, ini pemerintah memang mengada-ngada. Kalau menentukan harga minyak BBM dan lain gas, Lihatlah harga ekonomi e a n s e s u a i k a n Dengan hukum pasar, tapi giliran Penerbangan yang menentukan、eh, Masih hidupnya, bisnisnya Dengan menentukan harga kadang-kadang Low price, kadang-kadang dia perlu low High price, biarin aja Tergantung penumpang, dia mau beli a p a enggak Perusahaan kan mesti jaga Supaya perusahaan tetap g i t u p e m e r i n t a h nggak usah macam-macam lah, makasih Oke,、okay, Pak Yudi Kalau menurut saya Nggak seperti itu ya, ya Pemerintah kan ya Mesti kontrol juga. Memang pengusahaan di satu sisi kan ingin ambil event momen untung sebesar-besarnya. Tapi ya harus ada aturannya juga. Itu aja sih. Makasih. Oke、okay, Pak Paulus. Selamat pagi Bu. Ya.、Yeah. m e n a n g g a p i opini dari bapak-bapak yang sebelum Pak Yudi Bu. Kalau semua aturan dilanggar demi alasan kerugian pribadi. Apa artinya kita hidup di bumi pertiwi ini Bu? Yang s e g e l a sesuatunya diatur oleh pemerintah. Udah wajib hukumnya. Kita mematuhi atas peraturan yang telah d i s a h k a n Terima kasih Bu Oke、okay. Pak Sani selamat pagi Pagi Silahkan Pak Ya Menurut saya Selama masih menggunakan infrastruktur negara itu Seharusnya ya Pemerintah mengatur regulasinya itu benar Jadi intinya bahwa Pengusaha mengejar keuntungan Tapi、uh, Secara peraturan itu kita harus i k u t a i n i t u loh oke, terima kasih Pak Hargo Ya, kita jangan lupa nih, kita tinggal di negara korupsi yang penuh kaca-kaca tapi peran pemerintah gimana pun juga harus mengatur, gak bisa gak diatur itu gak bisa tapi pemerintah waktu bikin peraturan juga mesti yang benar gitu loh kadang-kadang bikin peraturan juga yang l e m e k kontroversi, gak seperti yang biasa common practice serenak udelnya sendiri ya tetap gimana pun harus mengatur karena maskapai ini kan juga kalau harganya ketinggian kan seenaknya ya kan?、Uh, kita a n k juga istilahnya、uh, agak berat kan kalau harga ketinggian kan s e e n a k e n a tapi kalau harga kerendahan juga nanti m e n y e k u t masalah safety juga kan banyak juga perusahaan mahasiswa yang dia banting harga dia juga tekan juga di cost untuk safety nya kan juga gak benar jadi tetap harus ada yang atur ibu di negara seperti、uh, Indonesia ini, makasih oke、okay, Pak Amir silahkan Mbak Saya pikir ya, saya sependapat dengan pemerintah n y a Jadi、uh, Pemerintah juga harus n g a t u r ya Jangan saya enak-enaknya, kita kan bu juga bukan Negara liberal, liberal gitu ya Dan k i t a juga pemerintah Juga udah atur kok, pemerintah、uh, Mas KP juga kira-kira masih untung n Gak g ada tuslah segala macam itu kan、uh, Pemberian dari pemerintah juga Dan tidak sungsaat Jangan semua enak-menang gitu, terima kasih Oke,、okay. bagaimana dengan Anda Pak Herman? Menurut saya ada komoditi yang memang harus diatur. Ada juga yang memang harus dibebaskan dengan hukum pasar. Jadi kalau pemerintah mau atur yang tiket, menurut saya nggak usah lah. Ini kan bukan buat rakyat banyak orang yang bisa naik pesawat itu kan. Orang-orang yang lebih dibandingkan yang banyak orang yang lain. Jadi kalau yang tiket pesawat nggak usah diatur. Kalaupun mau diatur harus tepat. カナダ、ピクシーション、アドローシーション、ハロシアン、ハーガータス、パドワーク、ピクシーション、リューバー、シングル、?Yes, Uh, penerbangan ini kan kelas atas ya, bukan orang kelas bawah ya n gak ada masalah sih buat saya begitu, ya makasih oke、okay. ya selamat pagi silahkan、uh, kalau tadi ngomongnya soal inflasi, itu sih sebanyak sih、oh, dari 230 juta orang Indonesia yang naik pesawat、uh, ブラシとアマカナー、ミドプラス、イドエス l ダスとチュー、ポメンダー、ブランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランド e ンドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランド a ンドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドラ m ドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドラ ER、私は15歳の時、no、に、に2歳の時に、に、1に、15歳の時に、15歳の時に、15歳の時に、15歳の時に、15歳 t 時に、15歳の時に、15 e の時に、15歳 it u 15歳の時 t 15歳の時に、15歳の時に、15歳の d i 15歳の時に、15歳の時に、15歳の時に、15歳の時に、15歳の時に、15歳の時 Dan kalau saya bilang sih, kalau misalnya pemerintah ingin ditampur dalam hal itu, harusnya pemerintah juga harus d u t a m p u r juga ketika、eh, kalau misalnya masalah p e n a m p a n a n itu rugi. Nah, dengan begitu baru pemerintah punya hak mengatur diberapa batas maksimal dia harus dijual gitu loh. Saya rasa sih itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Hendro. s a m a siang. e l a m a t siang, Bu. Silahkan.、Ya. Nah, menurut saya, harusnya pemerintah itu, itu Membagi, Bu Sebetulnya aturan daripada、uh, penentuan tarif itu Kan didasarkan dahulu Penerbangan banyak didominasi Oleh perusahaan BUMN Sehingga wajar kalau Sampai tarif Namun seiring berjalannya waktu kan k a n berkembang bu, Jadi banyak perusahaan swasta Menurut saya lebih bagus yang swasta itu tidak perlu b i a s a Dibebaskan saja Sesuai dengan aturan perusahaan masing-masing Biar mereka bisa memberikan p e l a y a n a n Lebih 私たちはそれを持っていないと。 bahwa、wow, memang、e, intinya ya memang、e, sebetulnya kita tidak punya banyak pilihan sebagai konsumen kalau memang kita punya banyak pilihan otomatis harga juga pasti、e, di pasar juga、e, diman dan s u p l a n y a seimbang otomatis harga juga bisa dikontrol tanpa ada macam total atau kena. r Kementerian Perhubungan juga saya pikir daripada mikir バイクときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとき Ya kalau menurut pikiran saya cuma satu, standar harga itu perlu. Karena apa, kalau sampai、uh, pemeliharaan dari pesawatnya nggak bagus, sampai terjadi kecelakaan kan masyarakat yang dirugikan. Begitulah perannya pemerintah. Itu aja Bu ya.